Bersama Maximal Production dan juga cumi-cumi untuk Laskar Pelaut Baguyupan Minasamudera. Kita goyang bersama keadilan dari Elsa Safira. Semoga non Elsa Safira. Lagu yang cukup lama. SES Bojonegoro terima kasih. Kasih banyak Bapak Adik terima kasih banyak luar biasa